Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة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 وقدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقوا معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق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 A لم يكن طفّة من مني يُبْنَى ثمَّ كان عَلَقَة فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَى صلّى الله على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 Banyak ayatnya. Salah satunya adalah yang paling mungkin populer itu di surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annahum jannatun annahum jannatil tajri min tahtiha al-anha. Kullama rujiqu minha min samarati rizqan qalu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 Bahkan di surat-surat yang lain nanti kita akan membaca kalimat-kalimat uh, saling menghujat di padang mahsyar. Wa barazulillahi jami'a fa qalat dha'afa inna kunna lakum tab'a fa antum mughnun 'anna min 'adzabil min syai'. Nanti di padang mahsyar para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 Saya selalu mengikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mirip dengan kamu gaya-gayanya. Falaantu muknu naanamin adzabil lahimin shay. Sekarang tolong kami dari azab Allah. Apa kata idola-idola itu? Sawun alaina ajaziana am saberna mala naim mahis. Nasib kita hari ini sama. Tak ada bedanya antara followers dengan yang di follow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 cara ekspresi dia, cara dia bekerja, cara dia beramal, cara dia berakhlak, karena kalau hitung-hitungannya untung rugi akhirat, kecenderungannya insya Allah akan jauh lebih jujur, nggak bisa manipulasi Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Yuhadiru Nallah amanu wa mayyadiru Nailah am hanya membohongi diri sendiri, nggak bisa ngebohongi Allah. Makanya kalau kita Bertransaksi dalam hidup di dunia ini Dengan hitung-hitungan dunia saja Sedikit amal amasolah yang bisa kita kerjakan Tapi kalau kita Membuat minimal balance deh Seimbang Antara hitung-hitungan dunia Dengan hitung-hitungan akhirat Gimana seimbangnya Kita boleh untung dunia Tapi jangan sampai gara-gara untung dunia rugi akhirat Boleh cari untung dunia Tidak masalah Bahkan para sahabat pun Setelah perang badar Sempat ribut masalah ganimah kan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 Ini punya saya, ini punya saya. Ah kamu kebanyakan kok saya cuma dapat sedikit. Saya nggak dapat, kamu dapat ontar, saya dapat misalnya domba atau keledai. Ramai diantara mereka sampai kemudian laporan ke Rasulullah. Ya, Rasulullah ini bagaimana pembagiannya. Turunlah ayat mendamaikan diantara mereka. Wa aslahu dzat tabainikum. Kalimat itu menunjukkan ada keributan. Makanya disuruh islah Kalau tidak ada keributan tidak perlu islah Wa aslahu dzat tabainikum. Damaikanlah urusan diantara kalian yang tadi sempat hampir ribut.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 kalau orang mu'min tidak memikirkan konimah Tetapi bukan berarti tidak mengambil konimah Bahkan dalam Islam itu ada fikih konimah fikih fai Bagaimana membagikan harta Bukan rampasan perang sebetulnya Harta yang didapatkan setelah menang dalam perang Tidak dirampas Bukan hanya itu adegannya Bahkan dalam perang Hunain Perang setelah Fatahumakah Orang ansur sempat ribut juga masalah konimah Yang tadi muhajirin Kalau sekarang ansur Setelah selesai perang Hunan nih, Nabi membagikan ganimah dari perang Hunan itu Hampir seluruhnya kepada orang Muhajirin dan orang Mekah yang baru masuk Islam Bayangin seorang Abu Sufyan yang baru masuk Islam dapat 200 ekor ontak Sedangkan Ansar tidak dapat apa-apa Jadi seolah-olah menurut orang Ansar Nabi tidak adil Muncul desas-desus di kalangan Ansar Salah satu desas-desusnya ah Nabi kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita Ini desas-desus dari kalangan Ansar Padahal dulu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang Anshar itu wayu'tsiruna ala anfusihim walau kana Habis-habisan menolong orang Muhajirin. Enggak pernah hitung-hitungan. Sempat kejebak juga. Nabi mah kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita. Desas-desus ini tersebar sampai viral kalau bahasa sosial media. Oh, viral tuh. Postingan Nabi kalau sudah ketemu kaumnya lupa sama kita. Jadi viral. Repost semuanya pada repost. Sampai akhirnya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 By the way, kalau saya yang melakukan itu Saya dapat gak apa yang kau janjikan di akhirat? Kata Nabi, tentu Kamu dapat apa yang Allah janjikan Oh ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pergi deh, ngejar Abu Lubabah Ya, Aba, Lubaba. ya Aba, Lubaba. Abu Lubabah Abu Lubabah mau menoleh ke belakang Ada apa ya Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah Kamu tahu gak kebun kurma milik saya di Madinah? Kata Abu Lubabah, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Di dalamnya ada 600 pohon kurma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 Robah taya dah itu baru untung wah budah dah itu baru untung keluar istrinya, tak minta talak ya? Wah ceraikan saya hari ini juga, pulangkan saya ke rumah orang tua saya ngah? Ini istri yang solehah, akhirat lebih dia cintai daripada dunia, sehingga istrinya mensupport dia mengikuti kata-kata suaminya itu baru.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 Belum masuk ke pagernya, apalagi sampai ke dalam pohon apa kebun kurmanya. Ini luasnya kebun kurma abudah dari dalam surga. Begitu mereka beramal, menggunakan akad akhirat. Kuitansinya itu akhirat. Yang tanda tangan Allah. Jadi buat kuitansi amal kita itu bukan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh manusia, tapi buat kuitansi dalam tanda petik yang ditandatangani oleh Allah. Nih akad saya, ini dengan Allah akadnya. Kalau kita berakad dengan Allah, nggak mungkin rugi. Tijaratun lan tabur. Enggak mungkin rugi berakad dengan Allah. Enggak ada ah nih tenatangannya salah nih, enggak sama antara satu kuitansi dengan kuitansi yang lain. Enggak ada yang kayak gitu kan. Allah yang yang menjadi saksi. Sehingga kalau kita berakad untuk Allah Subhanahu wa taala, idzan la Allah. Allah enggak akan mengecewakan kamu. Ini kisah yang bagi saya luar biasa. E benar-benar terngiang-ngiang, kok bisa? Abu Dahdah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 dia mengatakan, ya dunia, tolak tuki salas. Wahai dunia, aku telah mentalak kamu dengan talak tiga. Tidak ada jalan untuk rujuk buat kita. Jadi enggak usah goda-godain saya. Kita sudah enggak bisa rujuk. Kecuali kamu nikah dulu, muter-muter. Setelah itu dicerahin, baru datang ke saya lagi. Susah. Ya dunia, tolak tuki salas. Wahai dunia, saya sudah mentalak kamu dengan talak tiga. Artinya, tolak bila rujuk. Talak yang tidak bisa lagi rujuk.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 Butuh pembantu untuk merawat anaknya Merawat keluarga Tetapi semua itu tidak dia lakukan dengan perasaan atau hatinya Makanya urusan dunia mah gak usah baper Urusan dunia Jangan baper-baper banget Urusan akhirat aja yang baper Begitu baca la Langsung gemetar Ketika baca Baca uh, Kulaikehum alwarthun, aladin yarthon alfirdousahum fiha kholidun. Semangat, baper untuk urusan akhirat. Ya ayuhaladin amanu, hal adulkum ala tijaratunji kum min azab alim. Hai orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Semangat langsung gitu, itu baper akhirat.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 Tentang istri solehah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia Selain istrinya Abu Dahdah Ada istrinya Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang adil kelima Dan khulafahur Rashidin dalam Islam itu ada enam Walaupun yang terkenal empat Bakar, Umar, Utsman, Ali Nah yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz Dan yang keenamnya Nuruddin Zinki, Gurunya Salahuddin Al-Ayubi Nah Umar bin Abdul Aziz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 nggak haji nggak baca Quran nggak ngapa-ngapain kalau perempuan mungkin nggak berhijab banyak berbuat dosa mungkin berzina mungkin minum khamar mungkin membunuh dan seterusnya dan seterusnya cuman di hatinya masih ada lah ilah ilallah Muhammad Rasulullah cuma itu satu-satunya kebaikan dia yang lain nggak ada sehingga dia azab dulu dengan uh, apa uh, hisap dari Allah dia paling belakang masuk surganya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 Gimana kekuatan Musa? Dorong orang gak sengaja mati. Kan yang di Mesir. Ada orang kipti berantem sama orang Yahudi. Eh, orang Bani Israel. Terus Musa dibiniin doang. Eh kamu jangan kayak gitu. Eh mati kelopak-kelopak. Eh, oh kenapa kamu KO di ronde pertama udah KO. Belum ditonjok, belum ada apa-apa Cuma didorong aja. Musa juga heran. Loh kenapa dia mati? Ini kalau kita tahu Mike Tyson dengan tinjunya atau Muhammad Ali. Musa di atasnya. Kalau ini udah apa udah telak mukul. Kalau Musa gak mukul cuma digituin doang.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 Rabbana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 اللهم انصر المسلمين في روحينا اللهم انجل المسلمين المستضعفين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالرافضه اللهم عليك بالظالمين Fanaqim minhum ya Allah, kama taqab kama taqamu minna ya Allah. Fainnahum la yuajizunak, innaka'ala kulli shayin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 اللهم اشف صدور المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا اندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم استر عورات المسلمات اللهم الحكنا بالصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا عجائب قدرتك